Assalamualaikum Saudara Lund Berita Malam Medisi hari ini Kamis 28 Juli 2016 dibacakan Ardian Syah. DPRK Aceh Barat sorot temuan tim pansus. Polres Pdiringku soal penjual ganja. Keci Desa Kilangan Singkil mengundurkan diri. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah tim Newsroom Serambi FM berita má meničku, juga to psianet v Arkansase, rádio Lowser, je to parkoman v MFM, je to parkoman v MFM, je to parkoman v MFM, je to parkoman v MFM, je to parkoman Sudahlun tiga fraksi di DPRKC Barat menyorot temuan panitia khusus terkait terdapat sejumlah rumah du'afa di desa Lungbaru dan Jawi, Kecamatan Weila yang diterlantarkan rekanan dengan sumber dana tahun 2015. Selain ditemukan pembangunan sejumlah rumah du'afa diterlantarkan, fraksi PAN DPRKC Barat menyorot pinjaman Pemkap, tahun 2009 sebesar 18,5 miliar rupiah di Bank Aceh yang perlu dilakukan audit investigasi penggunaannya. Hal tersebut disampaikan dalam pemandangan umum DPRK terhadap laporan pertanggungjawaban APBK 2015 di Gedung Dewan Kamis Siang. Sementara fraksi Partai Golkar menyorot temuan proyek talut di Jalan Alun Kuyun, Senebu yang tidak diisi tanah dan pipa pembuang air sehingga roboh. Namun setelah pansus pekan lalu turun ternyata langsung diperbaiki sehingga menimbulkan kesan pengawasan yang lemah. Praksi Persatuan Perjuangan Demokrat juga menyorot pembangunan Tugu Sejarah Teku Umar di suak ujung kalak yang belum diperbaiki. fraksi ini juga membeberkan permasalahan tes urin di sebuah puskesmas di Aceh Barat bagi calon pengantin yang tidak ada dasar hukum dan diminta segera dihentikan. Darlun Satuan Narkoba Polres PD berhasil menangkap penjual ganja bernama Ridwan Safari 35 tahun, warga Dayah Muara Kecamatan Indrajaya PD Rabu malam. Kini tersangka diamankan di Mapolres PD. Informasi yang dihimpun, Ridwan yang tidak memiliki pekerjaan dengan mudah masuk perangkap polisi yang menyamar sebagai pembeli barang haram itu. Pelaku diringkus di rumahnya di Gampung Dayah Muara Kecamatan Indrajaya tanpa perlawanan. Kapolres Respedia KBPM Ali Khadapi mengatakan Ridwan Safari merupakan target polisi karena sering menjual ganja. Aksi yang dilakukannya sudah sangat meresahkan warga. Sebab barang haram itu dijual kepada pemuda di gampungnya dan gampung tetangga. Dari informasi warga, polisi menyamar sebagai pembeli. Polisi menghubungi Ridwan untuk melakukan kesepakatan transaksi. Ridwan terpaksa menyerahkan 10 bungkus ganja yang dibalut dengan kertas koran yang beratnya 72 gram kepada polisi. Garlun Gesi, Desa Kilangan, Kecamatan Singkil, Aceh Singkil, Riwayanto alias Bebet resmi mengundurkan diri dari jabatannya yang masih tersisa 4 bulan. Pengunduran ini dilakukan Riwayanto untuk meredam konflik di tengah masyarakat. Menurut Bebet, pengunduran dirinya dari Gesi bukan akibat Desakan pengunjuk rasa yang datang ke kantor bupati 18 Juli lalu. Tetapi atas kesadaran sendiri sebagai wujud rasa cintanya kepada masyarakat kilangan. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi kegaduhan antara pendukungnya dengan kelompok yang kontra. Bebet menyatakan tidak ada persoalan hukum yang membuatnya harus diberhentikan. Sebab tuduhan pengunjuk rasa terkait masalah jual beli lahan kuburan tidak terbukti. Ia menegaskan mundur dari jabatan Gesi atas keikhlasan sendiri dan tidak ada desakan dari pihak manapun. Sebelumnya warga kilangan melakukan unjuk rasa ke kantor Bupati Aceh Singkil pada Senin 18 Juli lalu. Mereka menuntut pemberhentian kepala desa setempat Riwayanto Bebet dari jabatannya. Demo tersebut merupakan yang kedua kalinya yang dipicu persoalan jual-beli lahan kuburan. Jalun Ketua Asosiasi Pelaku Pariwisata Indonesia Aspi Aceh Selatan My Hendri berharap Pemkab Aceh Selatan melalui dinas terkait terus berupaya mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Pasalnya saat ini kondisi perekonomian masyarakat semakin menurun jika ditinjau dari beberapa sektor usaha. My Hendri mengatakan dengan diberlakukannya masyarakat ekonomi ASEAN diharapkan Pemkab Aceh Selatan bekerja keras untuk mendorong seluruh pelaku usaha lokal terutama sektoril, yang bisa berdampak pada peningkatan lapangan kerja baru dan peningkatan pendapatan masyarakat. Masih menurut May Aceh Selatan merupakan negeri yang kaya dengan berjuta potensi dan sumber daya alam. Pemerintah harus memanfaatkan potensi yang ada agar bernilai ekonomi dan mampu mensejahterakan rakyat. Selain pengembangan sektor perikanan, penggarapan sektor pariwisata juga perlu ditingkatkan. Ia mengatakan meminta Pemkap Aceh Selatan untuk memprogramkan pembangunan kereta gantung dan flying fog dari Gunung Tapak menuju pelabuhan. Dengan adanya fasilitas ini, wisatawan yang berkunjung ke Aceh Selatan bisa menikmati panorama alam dari atas. Anda sedang mendengarkan berita utama Seram BFM. Bandarlun satuan reserse kriminal Pol Respidi bersama Polsek Bandarbaru menangkap empat pria yang diyakini polisi sebagai bandar togel. Keempat tersangka ditangkap secara terpisah di Lungputu Kecamatan Bandarbaru Pidijaya. Kapolres Pidie KBPM Ali Khadafi mengatakan awalnya polisi menangkap bandar togel bernama Bahtiar 48 tahun. Dan Nurdin, 48 tahun, di salah satu warung kopi di Gampung Udeng, Kecamatan Bandar Baru, Pidicaya. Keduanya tercatat sebagai warga Gampung Udeng. Dari keduanya, polisi mengamankan barang bukti dua ponsel. Di dalam ponsel tersebut ditemukan pesan singkat yang berisi nomor togel. Sebelumnya polisi meringkus Syarbaini, 47 tahun, warga Gampung Musabaru dan Ralbi, 34 tahun, warga Gampung Kaye Jatuh, Kecamatan Bandar Baru. Dari kedua tersangka turut diamankan 9 lembar potongan kertas berisi repas setoran togel, uang tunai 500 ribu dan 2 unit HP. Kapol Respidi meminta masyarakat membantu polisi memberantas peredaran togel. Peran aktif warga sangat diharapkan sehingga aktivitas Togel tidak ada lagi di PD dan PD Jaya. Sudarlun sebanyak 20 jamaah haji asal Kota Subur Salam secara resmi dilepas pemerintah Kota Subur Salam Kamis Pagi. Para jamaah haji ini dilepas sekretaris daerah Kota Subur Salam Dam Huri dari Masjid Asilmi. Menurut Sekda, ke-20 jamaah calon haji asal Subursalam akan berangkat dari dua titik yakni Embarkasi Sultan Iskandar Muda Banda Aceh serta Embarkasi Kuala Namu Internasional. Bahkan dalam musim haji tahun ini ada satu jamaah berangkat via Embarkasi Jakarta. Sebagai bentuk apresiasi PMK Subursalam, setiap jamaah haji mendapat bantuan Rp1.180.000. Bantuan ini diserahkan saat tepung tawar oleh Sekda. Bantuan Walikota Kota Sebul Salam termasuk buah tangan diserahkan agar para jamaah terbantu, mengingat tidak semua jamaah memiliki biaya lebih dalam perjalanan suci ini. Mewakili Walikota Kota Sebul Salam, Sekda Damhuri dalam arahannya meminta jamaah fokus melaksanakan ibadah sehingga memperoleh haji mabrur. Sekda juga mengingatkan sanak keluarga CJH mendoakan Cejehha subursalam semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dimudahkan segala urusan. Sudarlun Kota Subursalam mengirim 120 orang peserta ke ajang pekan olahraga dan seni ke-15 yang digelar di Takengon Aceh Tengah mulai 2 hingga 9 Agustus 2016. Pelepasan kontingen dilakukan di halaman kantor Kemenaksa Bang pada Kamis pagi oleh Wali Kota Sabang diwakili asisten pemerintahan Sayuti Acara pelepasan peserta porsenit dari Sabang ditandai dengan penyerahan bendera kepada Ketua Kontingen Dr. Andes Azhari Abu Bakar Hadir pada acara ini Kadis Pendidikan Dr. Andes Misman, Kadis Andri Norman serta sejumlah pejabat lain di lingkungan kan Kankkemenak Sabang Sayuti dalam sambutannya berharap semoga atlet yang telah terpilih untuk wakili kota Sabang pada Porseni kali ini dapat mengukir prestasi sehingga untuk tahun-tahun yang akan datang Sabang dapat ditunjuk sebagai tuan rumah penyelenggaraan Porseni. Menurutnya jika Sabang dapat menjadi tuan rumah penyelenggaraan Porseni maka akan memberi kontribusi peningkatan ekonomi bagi masyarakat. Di samping itu juga bisa memperkenalkan Sabang sebagai kota wisata agar terus berkembang dengan meningkatnya jumlah kunjungan ke kota Sabang.